Kafis Selamat sore Mitra Bisnis Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan Yasik FM Jogja kembali lagi dalam Kafis break. Meskipun kita belum dikatakan on time sore ini tapi tetap ya diusahakan untuk Anda kita hadir lagi bersama saya Dona Oriza dan Biang penasaran Kafi Kurnia yang Makin kurus, makin ganteng, makin mudah Wih, curiga gue ini yeah. <laughs> Makanya menghampi? Baik-baik saja Apa nih resep kehidupan menghampi Kok tiba-tiba berubah banyak ya akhir-akhir ini ya Perhatian <laughs> Ternyata lagi susah <S preachers> sama negara uh, uh. Prihatin Ya ampun Bang, saya sangat-sangat berduka cita Bang, lu sampai mikirin negara segitu dalamnya ya oh, iya. Sampai berat badan turun <clones> Negara <psen livres> aja kagak mikirin lu <Please intoleri> <Rugby> eh, iya. Uh. Bang, ini kan kita kalau ngomongin uh, pergolakan bisnis ekonomi di Indonesia Khususnya Jakarta yang deket-deket sama kita nih gak nggak nggak seperti apa ya yang dibayangkan orang gitu loh ada perubahan-perubahan berarti nggak sih Bang selama akhir-akhir ini gitu lo uh, justru ini ini ada keprihatinan yang sangat luar biasa jadi uh, minggu lalu saya baru kembali dari Bali ya dan di sana saya bertemu dengan beberapa eh uh, yang mungkin sudah uh, meng mengasingkan dirinya dari kehidupan eh uh, Kelayak ramai dan sudah menjadi Hampir menjadi petapa Dan Maria, beberapa diantara mereka itu Mengatakan kepada saya Bahwa Republik ini, bangsa ini Mengalami krisis yang Sangat luar biasa gitu loh Jadi mereka mengatakan bahwa eh, Mengapa malah sore hari ini Kita bicara tentang dream dan courage mm -hmm. gitu, Dream, mimpi, dan courage Adalah keberanian Karena kalau kita lihat ya Republik ini Makin lama kelihatannya Apalagi kalau Anda sudah lihat eh skandal akhir-akhir ini itu sangat luar biasa. Mm -hmm. Jadi eh, ada satu keprihatinan yang sangat luar biasa tentang negara ini dan republik ini. Itu Jadi. secara politik kali ya, Bang ya? Secara politik secara, secara, juga... secara ekonomi juga. Carut marut ya, Bang. Carut marut, tipu menipu, makan memakan gitu loh. Jadi eh kalau eh Apa, kalau teman saya itu yang di Bali mengatakan ini adalah sebuah perwayangan cakil hmm. Jadi dimana-mana kita itu dikuasai oleh cakil Inilah efek dari tahun ular air emas <laughs> Ular air ya Apa, apa belum merasa, belum melihat Katanya nanti tambah ngeri loh, bang aku ngeri nah, deh no. kalau melihat Tahun ini Bang Betul Aduh ngomong-ngomong dream and courage sendiri Mimpi dan keberanian yang seperti apa sih yang Bang Khafi ingin hadirkan sore ini uh, Pertama-tama adalah uh, kelihatannya bahwa Kalau uh, zaman dulu, zaman dahulu Banyak uh, apa orang tua kita, kakek kita, buyut kita Itu yang punya mimpi besar Kebiasaan bermimpi besar itu Itu ada sejak dulu Tapi Teman-teman eh, saya yang menjadi petapa Di Bali mengatakan Kelihatannya kebiasaan bermimpi besar itu Menjadi surut Akhir-akhir ini Jadi kita tidak lagi punya Entrepreneur, kita tidak punya lagi eh, Toko-toko bisnis Yang punya mimpi yang sangat besar gitu loh hmm. untuk memajukan republik ini dan ini akan berbahaya karena kalau kita tidak lagi punya mimpi besar gitu loh, akibatnya uh, mimpinya adalah mimpi- mimpi kecil loh. kita balik lagi menjadi menjadi menjadi society menjadi masyarakat itu yang hanya puas dengan Yahudi pokoknya gua kerja dibayar gajinya dan tidak ada mimpi besar Nah, ini kebiasaan mimpi besar. Ini ada satu di satu pihak sangat kita butuhkan saat ini, ya. Dan kemudian uh, yang kedua adalah keberanian, ya. Karena secara simpel aja gitu loh. Kalau saya tanya sama Mbak Dona, hmm. Menurut Anda, siapakah yang par yang pas jadi presiden di 2014?" Pak "Jokowi." <laughs> Gara-gara pandangan lain gue memang bingung. Makanya kita itu berada di dalam suatu kekalutan yang sangat luar biasa. Kalut gitu loh, tidak ada lagi tokoh-tokoh uh, yang yang yang bisa kita sampaikan gitu loh. Jadi bukan kita mengejek ya, tapi ada tokoh-tokoh tertentu ya yang bisa menjadi nomor tiga gitu loh karena popularitasnya yang yang belum tentu untuk baik untuk memimpin negara. Mm -hmm. Oke, okay. nanti seperti apa lagi Dream Encourage di Saya, Anda, kita semua barengkali juga udah mulai Apa ya Bertanya-tanya dalam hati Waduh apalagi nih Bang Kavi Bawa nih ya silakan yang ingin share bersama Bang Kavi Kurnia SMS aja di 0816924924 Kami akan segera kembali